Semoga teman-teman suka laginya ya di dunia aku yang teruka. Bahuku sadar. diri ringku yang terbuai segala ucap palsu ya kaut katakan aku Hati buat kalian semua